Pada kesempatan yang singkat ini akan kita bahas salah satu buku yang baru saya terbitkan. Judulnya adalah Saran untuk Pengurus dan Jamaah Masjid. Isinya ya saran-saran dari saya untuk pengurus masjid. Saran juga dari saya untuk Jamaah Masjid. Kita kadang-kadang mau menyampaikan masukan kepada pengurus, enggak enak ngomongnya. Pengurus mau menegur jamaah, enggak enak ngomongnya. Saya wakili di dalam buku ini. Isinya ada 28 saran untuk pengurus masjid dan ada 19 saran untuk jamaah. Apa saja itu? Tentu tidak semua kita bahas, beberapa saja yang perlu kita ulas pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, jadi pengurus masjid berbahagialah. Berbahagialah jadi pengurus masjid. Memang kenapa bahagia? Karena jadi pengurus masjid itu mendapat ladang untuk beramal soleh. Banyak amal soleh yang bisa kita lakukan melalui masjid. Maka berbahagia jadi pengurus masjid. Kenapa juga kita harus bahagia jadi pengurus masjid? Karena kalau jadi pengurus masjid, ibarat rem, ibarat kendaraan itu remnya pakem. Kalau punya kendaraan kan perlu rem. remnya mudah-mudahan pakem. Misalnya ada orang ingin melakukan hal-hal yang tidak benar mikir dia masa saya melakukan yang nggak benar saya ini kan pengurus masjid jadi remnya pakem nggak jadi. Mudah-mudahan istrinya juga begitu Mau melakukan yang enggak benar, enggak jadi. Kenapa masa saya melakukan yang enggak benar, suami saya kan pengurus masjid. Mudah-mudahan anaknya juga begitu. Masa saya melakukan hal yang tidak baik, masa saya mau berzina, masa saya mau narkoba, bapak saya kan pengurus masjid. Jadi berbahagialah jadi pengurus masjid. yang kedua sepenuh jiwa menjadi pengurus masjid itu sepenuh jiwa tidak harus sepenuh waktu ada orang diminta jadi pengurus masjid pak bapak ini potensial jadi pengurus masjid ya pak wah jangan emang kenapa Saya sibuk, masih kerja. Nanti saja kalau sudah pensiun, saya baru jadi pengurus. Ada enggak orang begitu Pak? Mau jadi pengurus masjid, nunggu pensiun. Akhirnya orang tunggu juga, sampailah dia pada usia pensiun. Pak, saya dengar Bapak sudah pensiun. Iya, baru aja. pensiun. Kalau begitu, boleh dong Bapak masuk di jajaran pengurus masjid. Eh jangan, saya masih sibuk. Sibuk apa Pak? Sekarang MC, kesibukannya MC. Apaan MC? Ngomong cucu, habis anak kerja, menantu kerja. Anaknya ditinggal, siapa yang ngurus kalau bukan saya, kakek neneknya. Nanti deh kalau nih anak udah gede. Mau jadi pengurus masjid, tunggu cucu gede, aku buru mati. Pengurus masjid tidak harus sepenuh waktu, tapi sepenuh jiwa. Kalau sepenuh jiwa, nanti waktunya ada. Kalau tidak sepenuh jiwa, ada waktu juga bilangnya enggak ada waktu. Tuh ada orang jiwa bola. seneng banget sama sepak bola. Jam 2 malam juga ah, ada waktunya buat nonton bola. Betul gak begitu? Kalau saya mah enggak jiwa bola, suka juga tapi enggak jiwa bola. Kalau jam 1, jam 2 malam ngapain amat saya nonton bola Makanya saya lebih suka nonton berita sepak bola Di TV itu pagi-pagi ada berita sepak bola Senang saya tuh, kenapa? Kalau nonton berita sepak bola itu golnya cepat Kalau nonton siaran langsung Udah 45 menit masih belum ada gol juga Kan kalau nonton bola nungguin gol kan? Jadi nonton beritanya aja gol cepet dalam hitungan detik wow oh, gol detik lagi eh gol lagi gitu enak kalau nonton beritanya itu jadi kalau udah sepenuh jiwa nanti waktunya ada yang ketiga jadi pengurus masjid itu Harus menjadi teladan bagi jamaah. Teladan bagi jamaah. Dia diteladani dalam kaitan dengan masjid. Misalnya, oh yang namanya masjid itu tempatnya sholat berjamaah. Pengurus masjid mestinya kalau sholat berjamaah di masjid. Masak pengurus masjid salatnya di rumah melulu. Ada enggak Pak pengurus masjid yang salatnya di rumah melulu? Enggak salat di masjid. Ada enggak? Makanya saya suka mengatakan salat di rumah itu itu kalau darurat. Misalnya apa? Sakit. Bapak kalau sakit, sholat di rumah bila kita tidak memungkinkan datang ke masjid. Bahkan sholatnya sambil duduk, sambil berbaring, enggak apa-apa. Pak, kok Bapak enggak ke masjid, sholat jamaah? Saya lagi sakit. Sakit. Kelihatannya Bapak segera aja enggak sakit. Saya lagi sakit hati tahu hati. Sakit hati sama siapa? Tuh, sama pengurus. Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan pengurus. Enggak suka sama pengurus itu soal lain. Jangan gara-gara enggak suka sama pengurus jadi enggak datang ke masjid. Jangan gara-gara beda pendapat jadi enggak datang ke masjid. Ada enggak yang begitu Pak? Mana orangnya Pak? Jadi kalau kita enggak suka sama pengurus, ya datang aja ini urusan kita dengan Allah. Nah, maka pengurus harus jadi teladan bagi jamaah. Dia selalu sholat berjamaah di masjid. Kalau ada... kajian ada pengajian wah dia juga jadi teladan jangan sampai ada jamaah yang lain diajak pak ayo ke masjid sholat jamaah nggak usah ngajak saya pak tuh pengurus tuh ajak pengurusnya aja sholat di rumah melulu ada lagi pak ayo ada pengajian nggak usah ngajak saya pak to oh, pengurusnya aja nggak pernah datang ada masjid ngadain pengajian pengurusnya dalam sambutan menyampaikan keluhan mohon maaf pak ustad pak ustad datang jauh-jauh tapi jamaahnya di sini sedikit memang ya begitulah di sini jamaahnya tidak semangat Untuk hadir di pengajian. Saya terus mengatakan, Pak, sebenarnya ini tidak sedikit. Ini yang hadir banyak. 15-20 orang buat saya itu banyak. 30 orang buat saya banyak. Cuma ini masjidnya kegedean, Pak. Jadi terasa sedikit. Coba kalau 30 orang pengajiannya di kelas. Gimana? Penuh itu sekelas. Cuma kalau pengajiannya di tempat salat, kapasitasnya 1000 orang, yang hadir 30. Ya terasa sedikit. Pengurus harus jadi teladan. Saya bilang Pak, ini di masjid pengurusnya ada berapa? Oh, kalau susunan pengurus sih yang tercantum ada 30 orang. Kalau 30 orang, 30-30-nya hadir. Masa pengajian gak jalan 30 orang? Itu baru pengurus, belum jamaahnya. 30 orang pengurus punya istri nggak? Punya, ajak istrinya. Jadi berapa? 60 yang punya istri dua ajak dua-duanya jadi berapa begitu jadi pengurus tuh harus jadi teladan bagi jamaahnya ada lagi saran saya untuk pengurus masjid itu menjadi ayah angkat Jadi ayah angkat. Maksudnya bagaimana? Di masjid masyarakat, itu kan sering banyak anak-anak datang ke masjid mau ikut sholat berjamaah. Pengurus masjid itu mestinya senang. Semua orang dewasa, orang tua yang ada di masjid, kalau anak-anak datang ke masjid mestinya senang. Ini kadang-kadang ada yang enggak seneng. Anak-anak bukan disambut dengan gembira. Eh, pada mau ngapain ke sini? Nanyanya aja udah enggak enak. Mau salat, Pak? Ah, bukan. Yang model begini bukan mau salat. Pada mau bercanda doang, mau berisik doang. Eh, sana pulang. Ada enggak yang model begitu di masjid? jangan datang ke sini mau ngapain pak eh nak, datang ke sini mau ngapain mau sholat pak bagus kasih jempol jangan di WA aja jempolnya tuh oh, di depan anak-anak kasih jempol bagus bapak seneng nih sama anak kayak begini eh ngomong-ngomong kalau di masjid sholat boleh bercanda nggak Boleh berisik enggak? Enggak boleh, Pak. Pinter kamu nih. Tuh, jempol lagi. Pinter kamu. Kemarin, yang bercanda siapa ya? Dia tunjuk kawannya. Nih Pak, nih orangnya nih, Pak. Dia juga enggak suka ditunjuk begitu. Bukan saya, Pak. Nih orangnya nih. Tunjuk-tunjukkan, biasa itu. Ah sudah. Enggak usah tunjuk-tunjukkan. Enggak usah salah-salahan. Yang kemarin enggak apa-apa. Ini sekarang mau bercanda lagi enggak? Enggak pak. Bagus, pintar. Eh, ngomong-ngomong. Ayahmu kemana? Ayah belum pulang pak. Emang pulangnya jam berapa? Enggak tahu. Kok enggak tahu? Iya, saya udah tidur. Ayah baru pulang. Ayah belum bangun, Ayah udah pergi. Ada ayah begitu. Salat subuhnya di stasiun. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung naik kereta. azimnya di gerbong. Subhanallah, Subhanallah di gerbong. Doanya? Begitu, gak apa-apa. Ada juga ayahnya kerja, berangkatnya malam Senin. Berangkatnya malam Senin. Pulangnya malam Sabtu. Pulangnya malam Sabtu. Anaknya udah tidur. Ayahnya baru pulang malam Sabtu. hari Sabtunya masih nggak ketemu juga, ayah kemana nggak tahu, kata emak mancing, udah nggak ketemu anak, lima hari, hari keenam mancing lagi, nah, sudahlah, selama di masjid anggaplah ini ayahmu, gitu jadi pengurus masjid. Selama di masjid, anggaplah ini ayahmu. Sudah pada makan belum? Belum pak. Ayo, masuk sini. Tuh, di sekretariat. Ada roti. Ada kue. Ada lontong. Ada minumannya. Senang gak tuh anak-anak? Senang. Besok dia ngajak kawannya. Eh, ke masjid dia besok. Eh, ntar ke masjid. Kenapa? Eh, di masjid enak. Ada lontong. Bikin anak senang datang ke masjid. Ada pengurus masjid nanya, Pak Ustadz, ngajak anak remaja sekarang susah di masjid. Kenapa anak-anak susah di masjid, anak remaja ini? Saya bilang, mungkin karena mereka trauma-trauma. Waktu dia masih kecil, datang bukan disambut, diplototi dibentak dengan kata-kata kasar, bahkan diusir, dijewer, dipukul. Akhirnya apa? Trauma tuh anak. Dia nggak balik lagi ke masjid. Nah, jangan sampai begitu. Jadi ini harus relax. Jadi pengurus mas itu harus relax sehingga dalam konteks menghadapi anak-anak, mestinya dia menjadi seperti ayah angkat. Ini banyak nih, apalagi sekarang buat jamaah. Saran buat jamaah. Yang pertama, saran saya, rut Datang ke masjid. Datang ke masjid itu rutin. Terus menerus. Kalau kita sudah rutin datang ke masjid, nanti ada saat kita tidak bisa ke masjid. Mungkin karena sakit, mungkin karena safar menempuh perjalanan jauh sehingga sholatnya di bis, sholatnya di Kereta sholatnya di pesawat, meskipun dia sholatnya di situ sendirian, dia sama nilainya seperti dia sholat di masjid. Sebab apa? Dia sudah rutin datang ke masjid. Sekarang dia nggak ke masjid bukan yang nggak mau, tapi karena sakit. Sholatnya di rumah sakit, sholatnya di kamar. sendirian sambil duduk atau berbaring nilainya sama seperti dia salat di masjid Begitu kata Nabi di dalam satu hadis riwayat Bukhari Iza maridol abdu Apabila seorang hamba sakit Au safarok atau safar Kutibalahu Dicatat baginya Mislamakana yakmalu mukiman. Sohihan. Dicatat, baginya pahala seperti amal yang biasa dilakukannya di waktu dia mukim atau dia waktu sehat. Jadi kalau orang sudah rutin melakukan satu kebaikan, ada saat dimana dia nggak melakukannya karena uzur, pahalanya tetap dapat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "ahabul amal hilalohi aduamuhu wa inkallah amal yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara terus menerus, yang dilakukan secara rutin, secara kontinu, wa inkallah meskipun sedikit, meskipun amalnya kecil. Amalnya sedikit, tapi kalau rutin itu Allah senang. Daripada banyak, besar, cuma sekali. Kecuali yang memang dituntutnya sekali. Cukup sekali saja. Kalau pergi haji memang usah setiap tahun, sekali aja seumur hidup. Sekalipun banyak uang, bisa daftar lagi, daftar lagi. Jangan, jangan. Kenapa beri kesempatan yang lain untuk bisa menunaikan ibadah haji. Apalagi berkorban dan berkontribusi. Jamaah masjid itu harus mau berkorban. Jadi jamaah mau berkorban. Berkorban apa? Ya, berkorban waktu. Kan kalau kita sholat sendirian, di ruang kerja, atau di rumah, di kamar, itu cepat. Tapi kalau kita sholat ke masjid, kita mesti berkorban dengan waktu. Dari rumah ke masjid, jalannya aja sudah lima menit atau lebih. Sampai di masjid, enggak langsung sholat, tapi nunggu dulu. Udah gitu pas sholat imam bacanya panjangan dikit, enggak panjang, cuma panjangan dikit. Kalau kita biasanya baca wal asri, baca kulhu, terus imam bacanya lam yakunil, imam bacanya sabbihis. Itu kan panjang dikit namanya, tapi menurut kita panjang banget. Imam bacanya panjang dikit, tapi yang biasa wal asri, yang biasa pulhu, panjang banget. Begitu. Nah, jadi berkorban dengan waktu. Berkorban lagi dengan tenaga. Nabi ngasih contoh tuh. Waktu bangun masjid, gotong royong. Gotong royong, semua bekerja. Nabi juga ikut membawa batu bata. Wah di sana tumpukan batu bata. Nabi bawa ke tempat mau dipasang itu batu bata. Kelihatan Nabi udah capek. Yang muda-muda aja sudah pada istirahat. Meskipun yang muda-muda sudah istirahat, duduk-duduk, Nabi masih terus aja bawa. Sehingga ada sahabat yang merasa enggak enak. Nabi masih bawa padahal umurnya sudah lebih tua. Udah capek tapi masih terus bawa. Kita masih muda-muda udah capek. Istirahat. Enggak enak dia. Akhirnya pak, Dia bangun lagi dari tempat duduknya. Dia menghampiri Nabi. Lalu dia bilang apa? Ya Rasul engkau nampak sudah lelah istirahatlah. Serahkan batu itu kepada saya biar saya yang bawa. Nabi bilang apa? Nabi enggak bilang, nah ini baru anak muda nih, keren nih yang begini, enggak. Kata Nabi apa? Kalau kamu mau bawa tuh di sana masih banyak, yang di sana kamu ambil, jangan yang ini, yang ini tetap saya bawa. Itu namanya berkorban dengan. Nabi apresiasi yang mau berkorban dengan tenaga. Sampai dulu Nabi udah tiga hari datang ke masjid nggak melihat seorang wanita namanya Mahjana. Kemana dia nih? Nabi tanya kepada sahabat, Mahjana kemana? Kayaknya udah tiga hari ini nggak kelihatan. Eh sahabat jawab, ya Rasul dia kan sudah meninggal dua hari yang lalu. langsung kami urus, kenapa saya enggak dikasih tahu? Ia kan biasa-biasa saja, jadi rasanya enggak terlalu penting juga, ngasih tahu. Apalagi meninggalnya di waktu malam. Eh enggak boleh begitu, kalau ada yang meninggal kasih tahu saya. Di mana ya. kuburannya? Nabi diantar ke kuburannya. Ini ya Rasul kuburannya. Jadi kalau ada orang meninggal dikasih tahu para jamaah melalui speaker boleh. Dulu nggak ada speaker, nggak ada listrik di Jakarta juga dulu nggak ada speaker tahun 70 misalnya atau sebelum dari tahun itu nah, itu nggak ada listrik, nggak ada speaker. Ma. Nah, memberitahunya pakai bedug. Nah, pakai bedug, pukul bedug. Jam 7 pagi atau jam 8 pagi, pukul bedug. Dug, nah, Orang pada keluar dari rumahnya, datang ke masjid. Pertanyaannya apa? Siapa yang meninggal? Haji Sadeli. RT3 Oh, innalillahi. Jadi juga Haji Sadeli meninggal. Soalnya minggu yang lalu udah mau meninggal juga nggak jadi. Nah, itu orang yang udah dikasih tahu pulang dari sana ada lagi orang datang. Dari masjid. Iya, saya meninggal Haji Sadeli RT3. Oh, menyebar itu berita meninggalnya Haji Sadeli begitu. Nah, Nabi sholat jenazah di atas kuburannya. Kok sholat jenazah? Kan sholat nggak boleh ngadep kuburan. Iya, sholat nggak boleh ngadep kuburan. Tapi kan ini sholat jenazah. Hong, oh, kalau sholat jenazah di masjid juga ada mayatnya di depan. Makanya kalau sholat jenazah itu tidak boleh ruku, tidak boleh sujud. Sehingga enggak ada kesan menyembah mayat. Jadi kalau mau paling depan, di depan imam, malah di depan imam itu jadi mayat. Meskipun selama ini kalau sholat dia paling belakang, tapi kalau udah jadi mayat dia paling depan. Di depan imam malah. Jadi begitu. Itu namanya perhatian Rasul kepada seorang wanita namanya Mahjana. Memang istimewanya apa dia? Di hadapan sahabat, enggak istimewa dia. Tapi di hadapan Nabi dia istimewa. Memang kenapa? Dia di masjid suka membersihkan masjid. Dia biasa membersihkan masjid. Dia berkorban, berkontribusi dengan tenaganya. Ada yang punya ilmu, berkontribusi, berkontribusi dengan ilmu. Ada yang punya harta, dengan harta. Dan seterusnya. Kalau setiap jamaah mau berkontribusi, masjid itu akan maju. Tapi sebagai pengurus, itu juga harus mau memanfaatkan jamaah. melibatkan jamaah. Baik, satu lagi yang ingin saya sampaikan, jadi pengurus saya, eh, jadi jamaah masjid itu jangan terlambat datang, khususnya untuk aktivitas yang tidak ditolerir keterlambatannya. Apa tuh yang tidak ditolerir? Itu ibadah Jum'at. Jadi kalau ibadah Jum'at, jangan sampai datang terlambat. Orang disebut terlambat dalam ibadah Jum'at, itu kalau baru datang, padahal khotib sudah naik mimbar. Nah, khotib sudah naik mimbar, Assalamualaikum. Duduk azan, eh dia baru datang. Udah baru datang, belum wudhu. Udah baru wudhu, belum wudhu. Pengen kencing. Udah pengen kencing antri. Sampai ada tuh di radio, saya dengar, ada orang nanya sama Ustadz di radio, Pak Ustadz, kalau hari Jumat, mau sholat Jumat, Itu tayamum boleh apa enggak Pak Ustaz? Pak Ustaznya heran. Emang di masjid itu enggak ada air? Kok nanyanya tayamum boleh apa enggak? Bukannya enggak ada air. Ini datang. Utbah udah selesai. Mau wudu antrinya panjang. Kalau nungguin antrian bisa ketinggalan dia sholat Jumat. Begitu banyak yang terlambat. Sampai pernah saya menjadi hatib, menjadi imam di satu masjid. Selesai sholat jumat kan. Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Ketika nengok ke kiri, ada orang langsung berdiri. Ketinggalan rokaat. Di halaman itu. Dapatnya di halaman dia. Ketinggalan rokaat. Ini kan keterlaluan ibadah Jum'at. Sampai ketinggalan rokaat. Ketinggalan mendengarkan hutbah saja nggak ditolerir. Ya ayyuhallazina amanu izanudiyalissolahmi yaumil Jum'ah. Fas'aw ila zikrillah. Wazharul baik. Hay orang beriman apabila diseru untuk sholat pada hari Jum'at. Bersegeralah kepada mengingat Allah. Oleh para mufasir, para ahli tafsir. Fas'aw ila zikrillah bersegeralah kepada mendengarkan khutbah Jadi khutbah itu adalah zikrillah. Jangan sampai terlambat mendengarkan khutbah Makanya paling lambat duduk di masjid. Itu lima menit sebelum khotib naik mimbar. Ini yang repot kadang di masjid-masjid tertentu. Misalnya di kementerian atau perusahaan, bosnya maunya paling depan. Bos, pejabat maunya paling depan. Tapi datangnya terlambat. Pernah tuh saya di satu departemen, dulu istilahnya masih istilah departemen, bukan kementerian. Saya naik mimbar, Assalamualaikum, duduk, azan kan. Ketika azan, masuk orang, bawa sejadah. Paling depan, persis di depan mimbar. Gelar sejadah, habis gelar sejadah, dia keluar lagi. Lah, ini orang aneh, habis gelar sejadah kok keluar lagi. Selesai azan, saya mulai hutbah. ketika mulai khutbah kira-kira tiga menit saya berkhutbah masuk Pak Menteri Menteri masuk paling depan situ di depan saya khutbah dia sholat sunat kan sholat sunat kan nggak enak banget saya sholat, saya lagi khutbah ini lagi sholat berdiri itu nggak enak banget mestinya kan tahu diri. Sudah terlambat sudahlah di luar saja situ. Jangan mau jadi paling depan juga. Dan ini masih terjadi. Masih terjadi. Kadang-kadang pejabat itu pengennya di depan tapi datangnya terlambat. Baik. Jadi ibadah Jumat tidak ditolerir keterlambatannya. Nanti bisa dibaca poin-poin yang lain di dalam buku ini, tulisan-tulisan ringan, pendek, sederhana, bisa dipahami dengan baik. Penting dibaca oleh pengurus masjid, oleh jamaah masjid. Baik, ada yang mau bertanya? Saya sisakan waktu. tidak ada yang bertanya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita berjumpa pada pertemuan berikutnya dengan buku lain yang perlu kita kaji. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.